بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيإخوان في الدين وأخوات في الله muslimin wal والمسلمات بابا بابا dan ibu ibu sekalian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 yaitu tentang al ghazul fikri perang pemikiran bahayanya dan cara menghadapinya perang pemikiran bahayanya dan cara untuk menghadapinya jemaah sekalian apa yang dimaksud dengan perang pemikiran di sini Maksudnya adalah Usaha-usaha Yang dilakukan Oleh satu umat Untuk Memberikan pengaruh Kepada umat yang lainnya Agar Mengikuti mereka Atau Usaha-usaha yang dilakukan satu umat Untuk merusak umat yang lainnya Dan dalam hal ini Yang kita maksudkan adalah Usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir Untuk merusak kaum muslimin Tetapi bukan dengan jalan peperangan bukan dengan menggunakan senjata ataupun kekuatan militer melainkan dengan al-gazul fikri perang pemikiran perang untuk merusak pemikiran kaum muslimin merusak keimanan dan merusak akidah serta merusak ibadah dan akhlak Ini yang dimaksudkan dengan Al-Ghazul Fikri Bukan memerangi secara fisik Bukan menghancurkan Dengan senjata Atau dengan kekuatan militer Melainkan dengan Serangan pemikiran Agar Iman kita menjadi rusak Ibadah kita menjadi rusak Dan akhlak kita menjadi rusak Ini yang dimaksud dengan perang pemikiran Dan dijelaskan para ulama Seperti ada sebuah Tulisan ringkas Yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Rahimahullahu ta'ala Bahawasanya Perang pemikiran Itu dilancarkan oleh seluruh orang-orang kafir terhadap Islam namun yang paling berbahaya yang paling berbahaya kata beliau ada tiga yang pertama al Nasrani as perang yang dilancarkan orang-orang Nasrani yang berben berbendera salib Kemudian yang kedua, Al-Ghazul Yahudi As-Sahyuni Perang yang dilancarkan oleh Zionis Yahudi Kemudian yang ketiga Al-Ghazul Syuyui Al-Ilhadi Perang yang dilancarkan oleh Orang-orang sosialis Komunis Ini Tiga perang pemikiran Yang paling berbahaya Di dunia Walaupun Yang melancarkan perang pemikiran ini Tidak terbatas Tiga kekuatan ini saja Namun inilah yang paling banyak berperan di dunia Baik jemaah sekalian Sesungguhnya Kenyataan ini Telah diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam banyak ayat Di dalam Al-Quranul Karim Di antaranya Di dalam 3 ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah Yaitu kenyataan bahwasannya Orang-orang kafir Akan terus berusaha memerangi kaum muslimin Dengan segala cara Jadi Jangan kita kemudian beranggapan Ini hanyalah analisa sebagian ulama Bahwa saat ini telah terjadi perang pemikiran Sebetulnya tidak Sejak Islam Muncul di muka bumi ini Perang pemikiran ini sudah ada Namun Lebih digencarkan lagi Pasca perang salib Jadi ini bukan sesuatu yang baru Sejak Islam muncul di muka bumi ini Perang pemikiran itu sudah ada Hanya saja Lebih digencarkan lagi Dan lebih direncanakan secara matang Setelah perang salib Kenapa setelah perang salib jamaah sekalian? Karena orang-orang Nasrani menyadari bahwa kaum muslimin ternyata enggak bisa enggak bisa dihancurkan dengan kekuatan fisik Dan itu mustahil enggak akan mungkin sampai hari kiamat Iya Mereka mendapati kenyataan itu pada perang salib Kadang mereka bisa menang Ternyata kemenangan mereka itu hanya sesaat Tidak lama kaum Muslimin melakukan mobilisasi jihad dan melakukan pembalasan, akhirnya mereka bisa dikalahkan lagi. Sampai pada akhirnya mereka dikalahkan secara total di masa Sultan Salahuddin al-Ayubi. Maka mereka pun dari situ mulai berpikir, ternyata nggak bisa memerangi kaum Muslimin, menguasai kaum Muslimin secara kekuatan senjata atau kekuatan militer. Maka Mulailah dibuat perencanaan untuk melakukan perang pemikiran Mulai saat itu sampai hari ini Akan tetapi perang pemikiran ini sudah sejak awal Sejak agama Islam tersebar di muka bumi ini Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam tiga ayat pada surat Al-Baqarah Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat ke-109 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa dda katsirun min ahli alkitab law yuraddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indifusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq Kata Allah Subhanahu wa taala sungguh banyak sekali orang-orang dari kalangan ahlul kitab Ahlul kitab itu artinya Yahudi dan Nasrani Yang sangat menginginkan agar mereka dapat memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi orang-orang kafir. Memurtadkan kalian menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. Karena hasad mereka. Karena iri hati yang berasal dari jiwa-jiwa mereka. Setelah jelas bagi mereka kebenaran. Jadi jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam ayat ini Bahwa mereka punya keinginan besar Untuk memurtadkan kita Setelah kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu karena adanya sifat hasad Yaitu sifat iri hati Mengapa Allah menganugerahkan Agama yang mulia ini kepada kita Inilah diantara sebab Mengapa mereka ingin memurtadkan kita Karena mereka tahu ini agama yang benar Ini agama yang Sempurna Ini agama yang Allah ridhoi Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Ayat yang lain Inna dina Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Di sisi Allah Hanyalah Islam Maka Ini menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu hasad Iri hati, tidak senang Sehingga mereka ingin kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, sifat hasad ini, sifat iri hati adalah sifat yang sangat tercela. Sifat yang sangat tercela, tidak patut kaum muslimin memiliki sifat iri hati kepada sesama muslim. Baik. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Pada surat Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'anka al-yahudu wa lan-nassara hatta tattabi'a millatahum. Qul innahu dallahi huda. Wala in ba'da allazi ja'aka min al-ilmi, malaka min Allahi min waliyyi wala nassir." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita Dan tidak akan pernah ridho Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kepadamu Sampai kamu mengikuti agama mereka Inilah kenyataan orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang telah dinyatakan secara tegas Di dalam Al-Quran Artinya jemaah sekalian Kita harus waspada Ini benar-benar nyata Bukan sekedar analisa-analisa politik Atau studi-studi sosial Bukan Ini memang pengabaran Yang pasti benar adanya Sebab Allah sendiri yang mengatakan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Tidak akan pernah ridho kepadamu Sampai kamu mengikuti agama mereka Kemudian Allah menegaskan Kul inna dallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk. Kemudian Allah mengingatkan kita bahayanya apabila kita mengikuti ajakan mereka. Wala inittaba'ta ahwaahum ba'dal ladzi ja'a ka minal ilmi malaka ma minallahi mi waliy wa lanṣir. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka Ajakan-ajakan mereka setelah datang kepada kepadamu ilmu Maka kamu tidak memiliki dari Allah Seorang pelindung maupun seorang penolong Jadi Allah mengancam kita Apabila kita mengikuti ajakan mereka Maka Allah tidak akan lagi melindungi Dan memberikan pertolongan kepada kita Ini ayat yang kedua Kemudian ayat yang ketiga Masih pada surat Al-Baqarah di ayat 217 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal fitnatu akbaru minal qatil wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istatau wama yirtadit minkum an dinihi fayamut wahua kafirun faulaihka habitat a'maluhum fid dunya wal akhira waulaihka ashabun nari hum fiha khalidun Ini ayat yang ketiga dari sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memperingatkan kita akan adanya usaha orang-orang kafir untuk memurtadkan kita dan menjadikan kita pengikut-pengikut mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wal fitnatu akbaru minal qatrah." Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jamaah sekalian, Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Kata Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ini perlu diluruskan, ada sebagian orang memahami fitnah yang dimaksudkan adalah seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin fitnah adalah menuduh seseorang melakukan jelek sesuatu yang tidak dia lakukan. Itu disebut fitnah dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam Al-Qur'an Fitnah itu bukan itu yang dimaksudkan. Dikatakan oleh Imam Nu'akhithi rahimahullah, "Wal fitnah akbar min al Fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan." Ayat muslim fi Hatta ila al b'ada imanihi. min al Kata Imam Nu'akhithi rahimahullah, maksud ayat ini adalah dahulu. Orang-orang kafir memfitnah seorang muslim dalam agamanya Maksudnya apa memfitnah seorang muslim? Yaitu usaha mereka untuk memurtadkan seorang muslim Itu maksudnya fitnah Usaha mereka untuk memurtadkan seorang muslim Sehingga dia menjadi kafir setelah sebelumnya dia beriman Maka itulah kata beliau yang dosanya lebih besar daripada pembunuhan Jadi jemaah sekalian ini enggak main-main Ini dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Usaha mereka untuk memurtadkan kaum muslimin, dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Tetapi subhanallah, betapa dahsyatnya peperangan yang mereka lakukan ini, sampai-sampai sebagian muslim sudah terbawa tanpa sadar, bahkan tidak sedikit yang mendukung usaha-usaha mereka. Maka Allah menyatakan, lanjutan ayatnya, وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Dan mereka tidak akan berhenti untuk selalu memerangi kalian jamaah sekalian Ini Allah yang menyatakan Allah yang mengingatkan kita Agar kita senantiasa waspada Agar kita senantiasa sadar Peperangan yang mereka lakukan akan terus terjadi Sampai hari kiamat Tidak akan berhenti Mereka tidak akan berhenti untuk memerangi kalian Hatta yaruddukum andinikum Sampai mereka berhasil Memurtadkan kalian dari agama kalian Semampu mereka Artinya Mereka akan berusaha Sekuat tenaga dengan berbagai Sarana peperangan apapun Apakah itu peperangan fisik Maupun perang pemikiran Sampai mereka berhasil Memurtadkan kita Kemudian Allah mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita Bahaya Mengikuti ajakan mereka Wamayyarta ditmengkum andini hifayamut dan barangsiapa diantara kalian yang murtab dari agamanya kemudian dia mati kafirun dalam keadaan dia kafir kepada Allah faulaika habitat amaluhum fit dunya walakhirah maka mereka itulah yang amalan-amalan mereka terhapus di dunia dan di akhirat waulaika ashabun narihum fiha khalidun dan mereka itulah para penghuni neraka Dan mereka kekal di dalam neraka tersebut Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini Mengingatkan kepada kita Dua peringatan Peringatan yang pertama agar kita berhati-hati Akan adanya usaha Yang selalu Terus menerus dilakukan oleh orang-orang kafir Ini yang pertama Kenyataan yang harus kita Waspadai Kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita apabila kita mau Mengikuti ajakan-ajakan mereka Kemudian akhirnya kita murtad Dan kemudian kita tidak bertobat kepada Allah Sampai kita mati dalam keadaan kafir kepadanya Maka seluruh amal ibadah kita terhapus Seluruh amal ibadah kita terhapus Di dunia maupun di akhirat Dan na'udzubillah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Orang yang murtad itu Mereka menjadi penghuni-penghuni neraka Dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Jemaah sekalian Inilah Tiga ayat dalam Al-Quran Semuanya dalam surat Al-Baqarah Dari sekian banyak ayat Yang mengingatkan kita Bahwa Sudah menjadi sifat Orang-orang kafir Sudah menjadi sifat orang-orang kafir Apakah dari kalangan Yahudi dan Nasrani Maupun selain mereka Berusaha Selalu terus menerus Untuk memurtatkan umat Islam. Jadi sekali lagi ini bukan sekedar analisa yang dilakukan oleh para ulama akan kenyataan orang-orang kafir sampai hari ini, tetapi memang itu dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kemudian kita waspada, agar kemudian kita berhati-hati. Maka yang diantara yang harus kita waspadai. Adalah yang namanya perang pemikiran Di samping perang fisik Dan subhanallah Perang fisik pun ternyata sampai hari ini Masih terjadi Perang fisik pun ternyata sampai hari ini Masih terjadi Di zaman yang kata mereka Adalah zaman modern ini Yang Menjunjung hak asasi manusia Dan Hak asasi manusia ini Justru yang paling banyak digembar gemborkan oleh orang kafir Tapi ternyata mereka tidak menghargai hak asasi sebagai seorang muslim Hak asasi manusia sebagai seorang muslim Karena kenyataannya mereka memerangi kaum muslimin di mana-mana Mereka memerangi kaum muslimin di Irak, Yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani Memereka, Mereka memerangi kaum muslimin di Palestina Yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Mereka memerangi kaum muslimin Di Suriah Yang dilakukan oleh Orang-orang komunis Rusia dan China Bekerja sama dengan Kelompok sesat yang mengaku muslim Yaitu orang-orang syiah Membantai kaum muslimin Mereka memerangi kaum muslimin Di Myanmar Yang dilakukan oleh Orang-orang Hindu Buddha Mereka memerangi Kaum muslimin di Patani, Thailand yang dilakukan oleh orang-orang Buddha. Mereka memerangi kaum muslimin di Xinjiang Cina yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Pemerintahnya sendiri membantai rakyatnya yang muslim. Kemudian mereka memerangi kaum muslimin di Filipina. Ya, yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri Nasrani membantai rakyatnya yang muslim. Iya. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian Masih banyak lagi, ini kenyataannya Itu perang secara fisik Tetapi jamaah sekalian Ada yang kita lupakan Yang lebih dahsyat sebetulnya Dibanding peperangan secara fisik tersebut Ini kenyataan Di masa modern ini Yang mereka selalu menggembar-gemborkan Hak asasi manusia Tetapi mereka sendiri yang melanggar Hak asasi manusia itu Ternyata nggak berlaku bagi kaum muslimin Hanya berlaku bagi mereka Ya, Itu kenyataannya Masih ada perang fisik sampai hari ini Dan kaum muslimin Dalam jumlah yang sangat banyak Ternyata tidak mampu membantu Dan menolong saudara-saudara kita Ya jumlah kita subhanallah Sangat banyak, sangat besar Negara-negara islam itu banyak Ternyata tidak mampu menolong Saudara-saudara kita sendiri Itu peperangan fisik, masih terjadi Masih terjadi di era modern ini Tapi ternyata jamaah sekalian Yang perlu kita sadari ada perang yang lebih besar Ada sesungguhnya perang yang lebih dahsyat daripada itu Yaitu perang pemikiran Perang untuk merusak iman kita Merusak akhlak dan ibadah kita Itu justru yang lebih dahsyat Kalau perang fisik Kalau mereka memerangi kaum muslimin Mengebong, menembak kaum muslimin sampai mati Apa akibatnya jamaah sekalian? Akibatnya insyaallah itu mati syahid InsyaAllah itu mati syahid Iya Tapi kalau mereka memerangi kita dengan pemikiran Dengan serangan budaya Dengan serangan akidah Ibadah dan akhlak Maka Lebih berbahaya lagi Akibatnya Kaum muslimin menjadi rusak Ibadahnya, akhlaknya dan imannya Dan bisa jadi mati dalam keadaan Murtad kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Lebih dahsyat Lebih dahsyat Bahkan terkadang mereka melakukan Perang pemikiran ini Bersamaan dengan itu mereka mendapatkan Keuntungan materi Ini yang lebih hebat lagi Mereka melakukan Perang pemikiran terhadap kita Bersamaan dengan itu mereka mendapatkan Keuntungan materi Makanya perlu kita ketahui Sebagaimana dijelaskan para ulama Di antara Sarana-sarana yang mereka gunakan Untuk perang pemikiran apa diantaranya diantaranya yang paling besar di masa ini adalah wasailul ilam sarana-sarana informasi atau dengan kata lain media massa televisi, radio dan lain sebagainya media massa kantor-kantor berita dan yang memasuki dunia hiburan inilah diantara perang pemikiran yang sangat dahsyat di masa ini Mereka memerangi negeri-negeri Islam dengan menguasai media massa. Kemudian mereka tayangkan di situ acara-acara yang dapat merusak akidah kita. Acara-acara yang dapat merusak keimanan, ibadah dan akhlak kita. Sampai-sampai banyak di antara kaum muslimin yang menganggap budaya-budaya mereka adalah hal yang biasa yang boleh untuk kita tiru, yang boleh untuk kita ikut-ikutan. Apakah di dalam akidah ataukah di dalam ibadah maupun di dalam akhlak? Iya. Sebagai contoh jemaah sekalian, betapa banyak kaum muslimin meniru artis-artis yang kafir kepada Allah. Meniru budaya-budaya mereka. meniru cara berpakaian mereka, cara berpakaian mereka yang membuka aurat. Demikian pula meniru gaya hidup mereka, seperti gaya hidup bebas, pergaulan antara lawan jenis, ya, pergaulan antara lawan jenis yang tidak memiliki batasan-batasan. Seakan-akan yang namanya berhubungan dengan lawan jenis seperti berpacaran atau sampai berdua-duaan itu hal yang biasa bagi sebagian orang. karena apa karena menonton acara-acara televisi yang asalnya itu dari orang-orang kafir. dan itu adalah budaya orang kafir. seakan-akan sekarang ini menikah itu nggak akan mungkin tanpa melalui pacaran. padahal ini budayanya orang kafir ini sebagai contoh contoh saja dari sekian banyak contoh seakan-akan orang menikah itu mesti pacaran terlebih dahulu padahal itu budayanya orang kafir bukan budaya islam tidak ada dalam islam yang namanya pacaran tersebut bahkan Allah telah mengingatkan wala takrabu zina innahu kana fahishataw wasa'asabila janganlah kamu mendekati perbuatan zina Karena sesungguhnya zina itu adalah Perbuatan yang keji Dan seburuk-buruknya jalan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kamu mendekati perbuatan zina Allah tidak mengatakan langsung Jangan kamu berzina Tetapi jangan mendekati perbuatan zina Artinya apa jemaah sekalian Islam sudah melarang Semua sarana Yang bisa menjermuskan kita kepada Perbuatan zina Dan Orang yang melakukan perbuatan zina ini Mesti dia melalui sarana-sarana tersebut Tidak ada yang melakukan zina itu Langsung begitu saja Mesti dia melalui sarana-sarana Yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina Apakah itu pandangan mata Kemudian bersentuhan Sampai kemudian berdua-duaan Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran Ini contoh. Demikian pula gaya hidup orang-orang kafir seperti cara berpakaian mereka. Terutama para wanita yang membuka aurat. Seakan-akan itu hal yang biasa saja. Padahal sangat diharamkan di dalam syariat Islam. Iya. Ini contohnya Mas sekalian, menghancurkan kaum muslimin melalui media-media masa demikian pula disebutkan para ulama diantara sarana-sarana mereka untuk memerangi kaum muslimin adalah dengan yayasan-yayasan sosial yayasan-yayasan sosial kemudian mereka mendirikan rumah sakit demikian pula dengan sarana-sarana pendidikan dan ini mereka gencarkan tidak sedikit di negeri kita terutama mungkin di daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pendidikan Islam di daerah-daerah miskin terutama ya seperti yang terjadi di pesisir Cilacap ini yang alhamdulillah sempat kami berdakwah di sana kurang lebih yang tercatat yang yang bisa kami data ketika itu lebih dari 1000 kakak di pesisir Cilacap di sekitar Pulau Nusakam banget, ia murtad lebih dari 1000 kakak yang murtad kenapa mereka murtad jamaah sekalian karena mengikuti kegiatan-kegiatan satu yayasan yang berkedok kegiatan-kegiatan sosial iya yang menjadi motornya adalah seorang pendeta yang berasal dari Swedia entah sekarang dia sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia yang pasti dia sudah menetap lama di Cilacat iya kegiatannya adalah kegiatan sosial sampai-sampai jemaah -sampai sekalian kurang lebih setahun atau dua tahun yang lalu pendeta ini berhasil memenangkan penghargaan salah satu yayasan Islam ini subhanallah betapa dahsyatnya perang pemikiran satu yayasan Islam Kalau gak salah berkedudukan di Jakarta Itu memberikan penghargaan Kepada tokoh-tokoh Yang dianggap membantu masyarakat Nah pendeta ini dapat Penghargaan tersebut uh, Melalui kegiatan-kegiatan sosial Yang dia lakukan Coba jemaah sekalian Dia telah berhasil memurpatkan Kurang lebih seribu kakak Kaum muslimin Malah yayasan Islam ini Memberikan penghargaan kepadanya Karena memang Yayasan yang dia buat itu adalah yayasan sosial Padahal dibalik itu Pada kenyataannya adalah pemerpadan Dan itu subhanallah tersebar Di seluruh Indonesia Bahkan di Papua Mereka itu rela berkorban Mereka rela berkorban untuk tinggal Di daerah-daerah yang sangat terpencil Di hutan-hutan Papua Berbaur dengan masyarakat hutan itu Sampai menikah dengan orang hutan itu orang-orang maksudnya manusia ya yang tinggal di pedalaman Papua dan tinggal mereka tinggal di sana bertahun-tahun lamanya sampai mereka buat apa namanya pangkalan-pangkalan pesawat di hutan-hutan tersebut pesawat-pesawat kecil yang mereka miliki dari mana mereka dapatkan itu jemaah sekalian kalau bukan bantuan atau misi yang berasal dari negara-negara besar negara-negara Eropa yang memang punya misi khusus demikian pula disebutkan para ulama Di pedalaman-pedalaman Afrika Di hutan-hutan Afrika Mereka rela datang ke sana dan tinggal di sana Untuk menjalankan misi kristenisasi tersebut Jadi subhanallah Demikian Usaha-usaha mereka yang begitu keras Untuk memurtadkan kaum muslimin secara khusus Dan mengajak masuk Kristen Orang-orang yang belum punya agama Orang-orang yang belum punya agama iya. Jadi ini kenyataan yang perlu kita sadari Ini kenyataan yang perlu kita sadari Kemudian jemaah sekalian Kalau kita berbicara tentang Sarana-sarana yang mereka gunakan Sungguh sangat banyak sekali Maka itu diantaranya secara garis besar Melalui media massa, Melalui yayasan-yayasan sosial Rumah sakit-rumah sakit Demikian pula yayasan-yayasan pendidikan Dan berbagai macam Metode lainnya Serta sarana-sarana lainnya Yang mereka gunakan untuk memerangi kaum muslimin secara pemikiran. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana cara untuk menghadapinya. Bagaimana cara untuk menghadapinya? Yang paling utama dahulu, tentunya kita harus sadar perang pemikiran ini ada. Perang pemikiran ini ada karena telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ada satu prinsip penting dalam agama yang perlu kita pahami. Satu prinsip penting dalam agama yang perlu kita pahami Bahwasannya Di antara di syariah Maqasidi syariah Maksud pensyariatan Atau dengan kata lain Tujuan Islam diturunkan ke muka bumi ini Ini harus kita pahami jamaah sekalian Ini termasuk pelajaran penting Di dalam keimanan Islam yaitu memahami apa sih maksud Islam turun ke muka bumi ini itu banyak maksud Islam Allah turunkan di muka bumi ini diantaranya adalah demi mengajak manusia kepada kemaslahatan dan menghindari kemudaratan itu secara umum dan ada satu lagi yang sangat penting untuk kita pahami yaitu untuk membedakan Orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir Ini harus kita pahami dengan baik Salah satu tujuan diturunkannya Islam ke muka bumi ini Agar orang yang beriman Berbeda dengan orang kafir Berbeda dalam hal apa? Dalam segala hal Dalam segala hal Karena umat yang kafir itu Mereka berusaha memurtadkan kita Dan juga berusaha agar kita mengikuti mereka Walaupun tidak secara resmi Keluar dari agama Islam Kemudian mengikuti mereka Kenapa demikian jamaah sekalian? Sebab kalau kita sudah mengikuti mereka Mengikuti gaya hidup mereka Mencontoh mereka Walaupun kita tidak secara resmi mengikuti agama mereka Maka kekuatan kita menjadi lemah Kekuatan kita menjadi lemah Dan mereka bisa bebas leluasa untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Jadi ini dua target mereka. Target utama adalah sampai kita murtad. Kemudian target yang menjadi perantara mereka adalah kita mengikuti gaya hidup mereka, walaupun tidak sampai murtad. Kenapa demikian? Kalau kita sudah mengikuti mereka jamaah sekalian, maka kita menjadi lemah dan mereka dengan bebas menjalankan misi mereka. Nah. Oleh karena itu, perlu kita pahami Bahwa diantara tujuan besar Mengapa Islam disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar orang yang beriman itu Berbeda dengan orang-orang kafir Berbeda dengan orang-orang kafir Dalam segala hal Apakah dalam keimanan, dalam keyakinan ataukah dalam tata cara ibadah Ataukah dalam budaya Dalam perilaku, dalam akhlak Dalam aktivitas sehari-hari misalkan cara berpakaian mode dan lain sebagainya kita diperintahkan untuk tidak boleh mengikuti orang-orang kafir sebab mengikuti orang-orang kafir itu adalah bagian dari wala kepada mereka loyalitas kepada mereka atau kecintaan kepada mereka dan Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran la tajidu qawman Engkau tidak akan Dapati satu kaum Yang benar-benar beriman kepada Allah Dan hari akhir berkasih sayang Dengan orang-orang kafir Yang memusuhi Allah dan Rasulnya Itu enggak mungkin selamanya, mustahil Kalau ada orang yang beriman Kemudian dia berkasih sayang Dengan orang-orang kafir Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhan amanu La tat yahuda Wan nasara awliya Ba'duhum awliya'u ba'd orang-orang yang beriman Janganlah kalian menjadikan Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu Sebagai orang-orang yang kalian cintai Sebagian mereka adalah Yang dicintai oleh Sebagian yang lainnya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita Untuk bersikap loyal kepada mereka Nah, apabila kita mengikuti tradisi-tradisi mereka, maka itu di dalam Islam termasuk kategori loyal kepada mereka. Walaupun kita mungkin sebenarnya nggak loyal, nggak cinta kepada mereka. Tetapi kalau kita sudah mengikuti tradisi mereka, se sebenarnya itu adalah sikap loyal kepada mereka. Oleh karena itu, jemaah sekalian, Rasulullah SAW menegaskan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Sahabat yang Mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Barang siapa menyerupai suatu kaum Maka dia bagian dari mereka Jadi Di dalam Islam Kita dilarang untuk Melakukan tasyabbuh Menyerupai orang kafir Menyerupai orang kafir Tetapi jamaah sekalian Begitu dahsyat serangan pemikiran ini Sampai-sampai banyak orang Islam Yang mengikuti budaya-budaya orang kafir Tanpa mereka sadari, tanpa merasa bersalah sedikitpun, dan menganggap itu biasa-biasa saja. Lihatlah kemarin, pada musim perayaan Natal, begitu banyak toko-toko yang memperkerjakan umat Islam, kemudian menggunakan atribut-atribut Natal. Yeah. Dalam keadaan mereka sebagian besarnya itu tahu Natal ini adalah hari raya Memperingati hari kelahiran Nabi Isa Alaihissalam Yang dianggap Tuhan oleh mereka Bukan dianggap sebagai Nabi Tetapi dianggap sebagai Tuhan Sesembahan orang-orang kafir Kok bisa-bisanya orang muslim mau untuk ikut-ikutan merayakan Ini jamaah sekalian contoh Contoh lain diantara dahsyatnya Hasil perang pemikiran Padahal ulama telah menjelaskan orang yang ikutan merayakan hari raya orang kafir atau membantu mereka atau mengucapkan selamat maka ulama seluruhnya sepakat perbuatan itu haram sebagaimana dijelaskan Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ahkam Ahli Dimma ulama seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat Membantu orang-orang kafir Dalam perayaan mereka Atau Ikut meramaikan Serta mengucapkan selamat Itu hukumnya haram Bahkan bisa sampai pada derajat kekafiran Bisa sampai menyebabkan Kita Iya Kapan itu jamaah sekalian Apabila kita ikut Merayakan atau membantu Dikarenakan kita ridho Dengan kekafiran mereka maka kita murtad seperti mereka, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kalau kita rido kita setuju, kita sepakat dengan kekafiran mereka, maka kita pun menjadi murtad seperti mereka. Tetapi kalau kita cuma sekedar ingin menyenangkan mereka, dalam hati sebenarnya tidak rido dengan kekafiran mereka, maka itu adalah termasuk dosa besar walaupun tidak sampai derajat kekufuran. Ini dua macam tingkatan dosa apabila kita ikut-ikutan merayakan hari-hari perayaan mereka bisa sampai pada derajat kekufuran yaitu murtad dari agama Islam ataupun menjadi dosa besar walaupun tidak sampai murtad. Namun kenyataannya itulah yang terjadi. Di negeri-negeri muslim marak perayaan-perayaan Natal bukan saja orang-orang Nasrani tetapi tidak sedikit orang-orang muslim ikut-ikutan merayakan. Maka jamaah sekalian Inilah prinsip dasar agama Islam Kita harus berbeda dengan orang-orang kafir Berang siapa menyerupai suatu kaum Maka dia bagian dari mereka Jadi umat Islam itu tidak boleh mengikuti apapun Yang menjadi tradisi orang kafir Yang menjadi ciri khas mereka Ini prinsip dasar agama Islam Yang harus kita pahami Kemudian jemaah sekalian mungkin yang terakhir Bagaimana cara menghadapi perang pemikiran ini? Ini yang paling penting untuk kita pahami. Jemaah sekalian, banyak cara untuk menghadapi perang pemikiran ini. Tetapi mungkin waktu membatasi kita, saya ingin menekankan di sini satu kunci utama saja. Karena kunci ini sudah mencakup yang lainnya. Satu senjata utama kita. Untuk menghadapi perang pemikiran ini Apa itu jamaah sekalian? Ilmu agama Inilah senjata yang paling kuat Senjata yang paling dahsyat Menghadapi berbagai macam serbuan pemikiran Dan serangan kekufuran Serangan akidah Yang dapat merusak iman, ibadah dan akhlak kaum muslimin ini yang paling utama jemaah sekalian, ilmu agama. Hendaklah kita lebih memiliki perhatian untuk mempelajari ilmu agama. Dan lebih berusaha lagi untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama. Apakah melalui pendidikan-pendidikan formal atau melalui masjid-masjid atau melalui perkumpulan-perkumpulan dan apa saja? Kapan dan dimana saja Harus menjadi Usaha utama kita dalam hidup ini Menuntut ilmu Mengamalkannya Dan Mengajarkannya Dan ini jamaah sekalian Empat kewajiban asasi Setiap hamba Agar dia selamat dari kerugian Apa yang dimaksud kerugian Di sini jamaah sekalian Kerugian itu adalah kesesatan di dunia dan azab di akhirat empat kewajiban asasi setiap hamba siapa yang tidak mengamalkan satu dari empat ini maka dia rugi di dunia dan akan diazab di akhirat sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Asr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal-asr innal insana lafi khusr demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian Kerugian artinya Sesat di dunia Dan akan mendapatkan azab di akhirat Maka Allah menegaskan Seluruh manusia rugi Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pengecualian Siapa yang diberikan pengecualian tersebut Yaitu orang-orang yang memiliki empat sifat Yang pertama adalah Illa amanu kecuali orang-orang yang beriman. Dan jemaah sekalian, kita tidak mungkin menjadi orang yang beriman sebelum menuntut ilmu agama. Sebab iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas dasar ilmu. Kalau iman kita hanya sekedar ikut-ikutan, bukan dibangun atas dasar ilmu, maka itu bukan iman yang benar. Itu bukan iman yang benar. Oleh karena itu, di sini terkandung kewajiban menuntut ilmu. agar kita ber, ber, dapat beriman kepada Allah dengan benar. Kemudian yang kedua waamilus Shalihat dan beramal saleh, yaitu amalan yang berdasarkan ilmu tersebut. Itu yang disebut dengan amal saleh. Adapun amalan yang sekedar ikut-ikutan tradisi atau ikut-ikutan orang bukan berdasarkan ilmu yang benar, maka itu bukanlah amal saleh. Kemudian yang ketiga watawasobil hak. Saling berwasiat dengan kebenaran Maksudnya apa jamaah sekalian? Mengajarkan ilmu agama yang sudah kita ketahui Itu yang dimaksud berwasiat dengan kebenaran Kemudian yang keempat Saling berwasiat dengan kesabaran Maka inilah empat kewajiban asasi setiap hamba Menuntut ilmu Mengamalkannya Mengajarkannya Dan bersabar Sabar dalam menuntut ilmu Sabar dalam mengamalkannya Sabar di dalam mengajarkannya Ini sebetulnya Kunci utama Menghadapi perang pemikiran Karena jemaah sekalian Apabila kita Tidak memahami akidah yang benar Tidak mengerti Ajaran yang benar Maka dengan mudah kita akan Dapat disesatkan Dengan mudah kita akan dapat Disesatkan Demikian pula Yang mungkin tadi saya lupa jelaskan Ada satu lagi Perang pemikiran Sebetulnya banyak Orang-orang yang melancarkan perang pemikiran Apakah dari orang-orang kafir Ataupun dengan Kelompok-kelompok sesat Yang masih mengaku muslim Ini juga patut kita waspadai Seperti yang sangat gencar saat ini Yaitu Kaum syiah Orang-orang syiah Ini termasuk sekte yang paling sesat yang masih mengaku muslim. Yang paling sesat kalau kita bahas kesesatan syiah itu luar biasa. Mungkin uh, satu pekan kita ceramah setiap hari nggak selesai. Untuk membahas kesesatan mereka. Karena begitu banyaknya. Nah, negeri kita, negeri Indonesia termasuk lahan empuk bagi orang-orang syiah ini untuk menyebarkan ajaran-ajarannya. Maka kemudian... Sebagian kaum muslimin sudah mulai sadar. Sudah mulai sadar akan bahayanya Syiah. Iya. Sampai-sampai ada sebagian kaum muslimin yang sudah sudah berusaha melatih fisik. Ya. Untuk persiapan perang melawan orang-orang Syiah. Karena pengalaman di berbagai negeri awalnya mereka perang pemikiran dulu. Mereka berusaha mengajak kaum muslimin Terutama yang Ahlus Sunnah untuk mengikuti orang-orang Syiah. Nanti kapan mereka sudah kuat, mereka sudah berkuasa, maka mereka akan melakukan serangan fisik. Dan itu sudah terbukti di berbagai negeri. Contohnya di negeri Iran. Ketika mereka melakukan revolusi yang dikenal dengan revolusi Islam, padahal hakikatnya itu adalah revolusi Syiah. Yaitu di masa Khomeini. Setelah mereka berkuasa... maka setelah itu sampai hari ini dilakukan pembantaian terhadap kaum muslimin, terhadap ahlus sunnati wal jamaah sampai hari ini, hanya saja media tentunya menyembunyikan, karena mereka yang menguasai kemudian juga yang terjadi di suriah pemerintahnya yang syiah bahkan meminta bantuan komunis soviet atau rusia dan china, demikian pula apa namanya, kelompok hizbullah ya Hizbullah dari apa namanya dari Lebanon untuk menyerang warganya sendiri kaum Muslimin. Maka ada sebagian saudara-saudara kita sudah mulai berlatih, mulai berlatih uh, secara fisik. Saya katakan itu sebetulnya bagus saja, ya. Tetapi harus hindari mudaratnya. Jangan kemudian kita berlatih malah dicurigai sama pemerintah, ya. Jangan seperti itu. Harus ada koordinasi dengan pemerintah. Jangan kemudian kita berlatih fisik Nanti dicurigai pemerintah ini mau Melakukan aksi teror Tapi jamaah sekalian pada hakikatnya Bukan itu yang paling utama Betul kita perlu persiapan fisik Untuk menghadapi orang-orang kafir Tetapi bukan itu yang paling utama Yang paling utama adalah Persiapan ilmu agama Membentengi mereka dengan ilmu agama Karena pada kenyataannya Tidak akan pernah mereka berhasil Dimanapun melakukan perang pemikiran kecuali karena masyarakat di situ bodoh. Karena mereka tidak memahami ilmu agama, sehingga mereka bisa terpengaruh. Karena mereka tidak mengerti akidah yang benar, sehingga bisa terjerumus ke dalam golongan-golongan yang sesat. Itu kan kenyataannya. Maka, ini yang harus dikuatkan. Ilmu agama. Terutama, ilmu taufid. Ilmu tentang akidah yang benar. Sehingga kita dapat membedakan, Mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang menyimpang? Yang mana termasuk ibadah kepada Allah, yang mana termasuk kategori kesyirikan? Inilah rahasianya jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Karena dengan ilmu agama itu Dia bisa membedakan Ini yang benar dan ini yang salah Dan dia bisa membentengi dirinya Dari berbagai macam kesesatan Dari berbagai macam serangan pemikiran Yang dapat merusak imannya Merusak ibadahnya Serta merusak akhlaknya Inilah benteng yang paling kuat Memahami ilmu agama dengan baik Pertanyaannya jemaah sekalian Apa yang dimaksud dengan ilmu agama? Ternyata banyak kaum muslimin juga belum paham Apa yang dimaksud dengan ilmu agama? Maka perlu kita pahami dengan baik ilmu agama itu adalah Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Salaf. Selain itu bukan ilmu agama. Yang dimaksud dengan ilmu agama adalah Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman As Salafus Saleh. Selain itu bukan ilmu agama. Kenapa jemaah sekalian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, tarik tufikum amra ini, ma'inta masak tumbihimah lantodilu abadan. Kitab Allah wasunnah Tarasuli. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian tetap berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu Kitab Allah, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama lamanya. Itu artinya apa? Kalau kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah tidak berpegang teguh dengannya, maka kita pasti tersesat. Iya kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita masih berpegang teguh dengannya, kita tidak akan tersesat. Berarti kalau kita tidak mengikutinya, maka kita pasti tersesat. Kemudian jemaah sekalian, apakah setiap orang yang mengklaim kami mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dia sudah pasti benar? Jawabannya belum tentu. Jawabannya belum tentu. Hanya satu yang benar, yaitu yang mengikuti pemahaman as-salafus saleh. Siapa yang dimaksud as-salafus saleh? Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, Jangan kita tertipu dengan setiap orang yang mengatakan Kami mengikuti Al-Quran Kami mengikuti as sunnah Lihat dulu bagaimana dia memahami Bagaimana dia menafsirkan ayat ini Bagaimana dia memahami hadis ini Maka Ajaran Islam telah menegaskan kepada kita Kita hanya boleh memahami Al-Quran dan Sunnah Kita hanya boleh menafsirkan Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman salaf Sebagaimana Yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW Wasallam, Wa satafṭariqu ummati ala 73 firqah. Ummatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ummatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha fin-nari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashhabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah satu-satunya golongan yang hari ini dikenal dengan golongan Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Memahami Al-Quran wa Sunnah Sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wa Tetapi banyak juga orang mengklaim Kami golongan Ahlus Sunnah wa Maka bagaimana cara membuktikan Seseorang itu betul-betul mengikuti Ahlus Sunnah wa Adalah Lihat apakah dia mengikuti Ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wa Yang sebenarnya Yaitu Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Kemudian jemaah sekalian Yang terakhir sekali Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sebab kelemahan kita sebab mengapa kita bisa dikuasai oleh orang-orang kafir baik dikuasai secara militer maupun dikuasai secara pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita apa sebabnya dan apa solusinya. Beliau bersabda, Idza tabaytum bil'ina wa akhadtum aznab al-baqari wa raditu bil zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaykumuz zullah Layan ziahu hatta terjua iladinikum. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah dan kalian telah memegang ekor ekor sapi dan rido dengan pertanian, serta kalian meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan kehinaan terhadap kalian. dan Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jamaah sekalian, kehinaan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain di antaranya seperti yang kita saksikan hari ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, betapa banyak saudara-saudara kita yang dijajah secara fisik. Yang di masa modern ini yang mereka menggembar gemborkan hak asasi manusia ternyata mereka sendiri yang melanggar hak asasi tersebut karena yang korbannya adalah kaum muslimin yang korbannya adalah kaum muslimin terutama di negeri-negeri yang minoritas islam bahkan juga terjadi di negeri yang mayoritas islam itu masih terjadi sementara jumlah kaum muslimin yang begitu banyak ini tidak mampu untuk menolong mereka Tidak mampu untuk menolong mereka Jangankan menolong Ada usaha untuk menolong pun masih sedikit Bahkan tidak ada sama sekali Itu kenyataan kita Belum lagi penjajahan secara pemikiran Dimana kaum muslimin Telah banyak mengikuti keyakinan mereka Cara beribadah mereka Seperti perayaan-perayaan mereka Itu bagian dari ibadah mereka Itu bukan sekedar adat istiadat duniawi mereka tetapi bagian dari ibadah mereka. Demikian pula perilaku dan tingkah laku mereka telah banyak diikuti oleh kaum muslimin. Ini namanya kehinaan, terserah kita sadar atau tidak. Ini termasuk kehinaan seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengabarkan kepada kita apa sebabnya? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah. Maksudnya apa cara ini jemaah sekalian? Cara yang mengandung riba. Dan subhanallah itu yang terjadi. Dan itu juga bagian dari hasil pemikiran apa namanya? perang pemikiran. Hasil dari perang pemikiran. Jemaah sekalian, riba yang merupakan dosa yang sangat besar tetapi kebanyakan kaum muslimin Bukan sebagian kecil saja, mayoritas kaum muslimin menganggap itu adalah transaksi yang biasa-biasa saja, transaksi yang halal. Sampai-sampai kebanyakan negeri Islam, bank atau lembaga-lembaga ekonomi itu mengandung riba, mengandung transaksi-transaksi riba. Iya, ini yang terjadi, ini kenyataan yang terjadi. itu bagian dari hasil perang pemikiran. Kita nggak tahu lagi. Ini riba, ini yang haram dan ini transaksi yang benar. Kenapa jemaah sekalian sebabnya? Karena kebodohan terhadap ilmu agama. Kita tidak memahami ilmu agama dengan benar sehingga mereka menipu kita dengan apa namanya? membungkus dosa itu dengan tampilan yang menarik. Riba disebut dengan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang konotasinya harum, yaitu apa? bunga. Ini contoh. Bunga Bunga bank Atau bunga pinjaman Bunga itu kan konotasinya harum Indah Padahal hakikatnya itu adalah dosa besar riba yang menyebabkan seseorang itu Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya Ini contoh Perang pemikiran Digambarkan dosa-dosa itu Sesuatu yang indah Sesuatu yang bagus iya. Kemudian Yang kedua kata Rasulullah SAW Kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan Ridho dengan pertanian Maksudnya di sini kata para ulama cinta dunia cinta dunia inilah sebab Mengapa kita menjadi hina seperti ini karena cinta dunia Iya kemudian yang ketiga kata beliau S.A.W Alai Wasallam kalian meninggalkan jihad kalian tidak kalian tidak berjihad inilah jamaah kalian tiga sebab Yang pertama riba, yang kedua cinta dunia, yang ketiga meninggalkan jihad. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini bukan hanya tiga ini saja. Ini hanya contoh perbuatan dosa yang kita lakukan itulah yang membuat kita menjadi hina. Artinya semua perbuatan dosa akan menyebabkan kita menjadi lemah. Akan menyebabkan kita menjadi lemah. Maka itulah sebabnya orang-orang kafir berusaha menjerumuskan kita di dalam perbuatan dosa, di dalam perzinahan, di dalam riba dan dosa-dosa yang lainnya agar kita menjadi lemah. Kemudian jemaah sekalian, apa solusinya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusinya. Kembali kepada agama kita. Sekarang pertanyaannya, agama yang mana yang dimaksud? Tentunya yang dimaksud adalah agama yang benar, ajaran yang benar, seperti yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud. Sekarang pertanyaan yang terakhir jamaah sekalian, bagaimana cara kita untuk kembali kepada agama kita sendiri? Tidak lain kunci utamanya adalah menuntut ilmu agama. Mustahil. Gak akan mungkin kita bisa mengamalkan Ajaran agama kita dengan benar Tanpa kita menuntut ilmu agama Jadi Sekali lagi Kunci utama untuk menghadapi Berbagai macam serangan budaya Serangan pemikiran Serangan akidah Adalah ilmu agama Berusaha lebih giat lagi untuk mempelajarinya Mengamalkannya dengan baik Dan menyebarkannya Seluas-luasnya Ini jemaah sekalian Pembahasan yang sangat singkat sekali yang bisa kami sampaikan tentang al Ghazul Fikri, serangan pemikiran bahayanya serta cara untuk menghadapinya. Barangkali saya cukupkan sampai di sini. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab. Saya persilahkan. Silakan Pak. and that means more than that. That Mau siapa Pak? Pertanyaannya? Kalau eh, tadi yang kita soal agama dengan salah, hmm. sekarang yang berada di nomor tengah itu apa? Yang sudah dilakukan. Ya kita bisa melihat juga dalam fungsi yang nomor tengah yang terjadi sekarang. Baik. Yang kedua, eh, kalau tadi pemahaman eh, agama dengan kita ikutin eh, Quran, hadist, eh, kita juga eh, kehormatan. Zaman Ahli ada awal peperangan sampai ada tidaknya kuat antara Ali dan Muawiyah dan kita salah itu di mana karena itu ada sahabat-sahabat semua. Bagaimana sebenarnya ada juga sama hari itu eh ditetapkan eh Tak di, di, di mana kita lawan-lawan kemudian yang juga, ada e, di, di kita sihah juga dengan keterangan apa yang kita lakukan? Baik, jadi kesimpulannya ada tiga pertanyaan, Pak ya. Pertanyaan yang pertama tentang uh, Berkali tentang usaha-usaha nyata yang ada di Timur Tengah Untuk mengajarkan kembali Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf Baik uh, Kalau di Timur Tengah sendiri Itu Alhamdulillah sangat banyak Keberadaan ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Sekali lagi yang kita maksud as-salafus saleh di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Jadi mengembalikan kembali ajaran-ajaran uh, Islam kepada yang sebenarnya, yang asli seperti yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di Timur Tengah itu sangat banyak sekali Alhamdulillah sampai hari ini, terutama terutama di dua kota suci Makkah dan Madinah yang yang mana Allah Subhanahuwataala telah memberikan jaminan sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih bahawa dua kota suci ini akan selalu ada uh, para ulama yang mengajarkan Islam yang benar dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahuwataala. Dari berbagai macam kesesatan bahkan sampai hari kiamat dua kota suci inilah yang tidak mampu dimasuki oleh dajjal. Ya, jadi sampai hari kiamat Allah melindungi. Iya walaupun bukan berarti di sana tidak ada kesesatan sama sekali, tetapi akan terus ada para ulama yang memberantas kesesatan tersebut. Iya sampai di masa turunnya dajjal, dajjal itu kalau kita baca. Hadis-hadisnya itu luar biasa Dahsyatnya Apa namanya Dajjal ini Dahsyatnya ajakan-ajakan Dajjal kepada kekafiran Sampai-sampai Seluruh negeri akan dia datangi Tanpa terkecuali Dia akan mendatangi Tanpa terkecuali Afwan ada pengecualiannya kecuali Makkah dan Madinah Ya, selain daripada Makkah dan Madinah Akan dia datangi Dan apabila penduduk satu negeri atau satu kampung Beriman kepadanya Dan kafir kepada Allah Maka Dengan izin Allah Dengan sihirnya Dia menjadikan Negeri tersebut Menjadi makmur, menjadi subur Yang tidak beriman kepada Allah Dengan sihirnya Dia menjadikan negeri tersebut apa namanya? menjadi tandus, menjadi kering kerontang, menjadi apa namanya? kelaparan dan lain sebagainya. Dan itu tentunya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menguji orang-orang yang beriman. Jadi subhanallah, pengikutnya banyak sekali. Terutama disebutkan dalam sebagian hadis dari kalangan kaum wanita, ya. Karena wanita itu kan lemah. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang mukmin yang mengikat ibunya dan saudara perempuannya jangan sampai keluar rumah supaya tidak bertemu dajjal. Itu luar biasa. Fitnah dajjal. Tetapi dia tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah. Jadi dua kota ini selamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesesatan, akan senantiasa ada para ulama yang mengajarkan Islam yang benar. Akan selamanya ada para ulama yang mengajarkan Islam yang benar di dua kota suci Makkah dan Madinah. Ya, wallahualam kita saksikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada para ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu uh, yang benar, ilmu-ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman generasi salaf dan Uh, disebutkan juga dalam sejarah Makkah dan Madinah dahulu Itu masih banyak ulama' yang asal dari Indonesia Yang juga ikut mengajar Di sana yeah. uh, Terutama yang dari Sumatera Barat ya. Dari Minangkabau, dari Padang Itu dulu ada tercatat Ulama'-ulama' yang asalnya dari Indonesia Dan sampai sekarang pun Alhamdulillah Di Masjid Nabawi Ada pelajar-pelajar dari Indonesia Yang juga diberikan kesempatan Untuk mengajar Di masjid Nabawi, sesuai dengan bahasa kita, iya. Yang mereka insyaAllah mengajarkan sesuai dengan Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Salaf. Jadi, enggak usah jauh-jauh kalau kita pergi Umrah atau Haji, datangilah, hadirilah, apa namanya majlis-majlis yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, iya. Ini sebagai contoh dan masih banyak lagi seperti lembaga-lembaga pendidikan. baik di Arab Saudi maupun di Yaman ini yang diantaranya yang paling banyak yang mengajarkan Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman Salaf dan tentunya masih banyak yang belum kita sebutkan iya ini yang pertama kemudian yang kedua terkait apa tadi pak maaf saya lupa oh ya baik terkait dengan kewajiban kita mengikuti generasi Salaf tapi ternyata kita mendengarkan ada peperangan yang terjadi antara para sahabat Iya, terutama di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu peperangan antara Ali dan Muawiyah. Dan kedua-duanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah uh, menantu dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah ipar beliau. Yang kedua adalah ipar beliau, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Iya. Nah, Pertama bagaimana kita menyikapi peperangan yang terjadi diantara para sahabat Ulama ahli sunnah wal jama'ah menjelaskan kepada kita bahwa Di dalam menyikapi peperangan dan perselisihan diantara para sahabat Kita tidak boleh menjelek-jelekkan seorang sahabat pun nggak boleh Menjelek-jelekkan para sahabat itulah salah satu ajaran penting golongan syiah Demikian pula golongan khawarij Hawar cubakan sampai mengkafirkan para sahabat Kalau syiah Mengkafirkan mayoritas sahabat Kecuali beberapa orang saja Ia. Jadi enggak boleh kita menjelek-jelekkan Seorang pun sahabat Nabi Muhammad SAW Kenapa demikian? Karena beliau telah melarang hal tersebut Sebagaimana dalam sabdanya La tasubbu ashabi La tasubbu ashabi Walau anna ahadakum Anfaka mithla'uhu din zahaban Ma balagamudda ahadihim wala nasifahu Jangan kalian mencela sahabatku. Jangan kalian mencaci sahabatku. Andaikan seorang dari kalian berinfak emas seperti Gunung Uhud tidak akan menyamai satu mud atau satu genggaman ya, dua tangan para sahabat tidak pula separuhnya. Artinya jemaah sekalian, kalau sahabat berinfak emas satu genggam tangan ini dan kita berinfak emas sebesar Gunung Uhud Maka pahalanya sahabat lebih besar ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena kekuatan iman Kuatnya keikhlasan Dan pengharapan kepada Allah Serta rasa takut kepadanya Itu mempengaruhi ibadah kita Ini termasuk ibadah Yang luput Yang sering lalai kita perhatikan Ibadah hati iya. Ibadah hati ini Memberikan pengaruh kepada Ibadah zahir Ibadah fisik Ya. Ibadah fisik pahalanya bisa lebih besar apabila ibadah hatinya menjadi baik. Sebaliknya amalan yang besar tapi ibadah hatinya kurang maka pahalanya menjadi sedikit bahkan bisa jadi hilang sama sekali. Iya. Nah ini nanti Salamualaikum melarang kita mencela sahabat dan mengingatkan kita keutamaan sahabat. Iya. Nah kalau begitu bagaimana menyikapi kesalahan mereka? maka perlu kita pahami kesalahan para sahabat itu adalah kesalahan yang mesti dimaklumi dalam artian kita memberikan pemaafan dan uzur, kenapa? karena mereka itu mujtahid para sahabat itu adalah orang-orang yang ilmu agama mereka paling tinggi tingkatan mereka disebut tingkatan mujtahid dan mujtahid itu kalau dia salah dia dapat satu pahala Kalau dia benar, dia dapat dua pahala Jadi, dia benar dan salah Tetap dapat pahala Karena dia sudah berusaha Dengan ejtihadnya Mencari yang benar Dengan ejtihadnya Dia berusaha mencari yang benar Maka yang berhasil mendapatkan kebenaran Dia dapat dua pahala Yang salah mendapatkan satu pahala Dan umumnya, ulama ahlu sunnah Mengatakan, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib beliaulah yang benar Beliau dapat dua pahala Dan Muawiyah beliau salah Tapi tetap dapat satu pahala Dua-duanya mujtahid, dua-duanya ulama Gak boleh kita mencela mereka Di sisi lain Kalau kita perhatikan Jasa-jasa para sahabat itu sangat besar Amalan-amalan soleh mereka luar biasa Dan jasa mereka terhadap kita lebih besar Dan kita gak punya jasa apa-apa terhadap mereka Adapun jasa mereka terhadap kita sangat besar Kalau bukan karena para sahabat yang mempelajari Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mewariskan kepada generasi berikutnya tentunya tidak akan sampai kepada kita hari ini. Jadi luar biasa jasa mereka. Dan Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innal hasanat yudhibnas sayiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan. Artinya, meskipun mereka berbuat jelek karena kebaikannya sangat banyak, maka Allah akan menghapuskan kejelekan-kejelekan mereka disebabkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Iya, kemudian jamaah sekalian yang menjadi inti permasalahan adalah bagaimana cara kita mengikuti Salaf. Kalau diantara mereka sendiri ada terjadi perbedaan pendapat, iya kan? Bahkan terjadi peperangan, iya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah telah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana caranya kita mengamalkan Islam. ya di dalam kitabnya Al-Um. Maknanya, yang maknanya beliau pernah berkata Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata Apabila ada dua pendapat Sebelumnya beliau berkata Apabila para sahabat sudah sepakat Sudah sepakat dalam satu permasalahan Artinya mereka ijma' Mereka memiliki satu pendapat saja Dalam satu permasalahan agama Maka kata beliau Aku mengikuti kesepakatan tersebut Karena itu pasti benar Ulama' kalau sudah sepakat Itu pasti benar, gak mungkin salah Sebab Rasulullah Wasallam bersabda Innallaha la yajmau ummati ala dhalala Sesungguhnya Allah tidak akan Mempersatukan umatku Di atas kesesatan Artinya kalau ulama' sudah sepakat Itu pasti benar Seperti yang saya contohkan tadi Ulama' seluruhnya sepakat Haram hukumnya Mengucapkan selamat natal Itu dinukil oleh Imam Luqayim Dalam kitabnya Ahkam Makanya aneh Kalau ada orang yang dianggap ulama Di generasi berikutnya Kemudian berpendapat boleh mengucapkan selamat natal Itu aneh Perlu dipertanyakan Ini ulama beneran atau tidak Jadi kata Imam Syafiq Kalau sahabat sudah sepakat Aku mengambil kesepakatan mereka Kemudian kata beliau Kalau sahabat berbeda pendapat Maka aku pelajari Pendapat mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Itu yang aku ambil Dan aku tidak mungkin membuat pendapat yang ketiga Apabila para sahabat memiliki dua pendapat Sebagian berpendapat A, sebagian berpendapat B Aku tidak mungkin membuat pendapat C Itu pasti salah ya Itu prinsip Imam Syafi'i rahimahullah Pendapat yang C itu pasti salah Kebenaran itu pasti ada di salah satu dari dua pendapat para sahabat Nah mungkin sebagai contoh tadi uh, Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib yang benar Muawiyah yang salah Tapi walaupun beliau salah itu bukan alasan kita mencela beliau nggak boleh ya, Seperti yang dilakukan oleh orang-orang syiah Jadi demikian Cara menyikapi perbedaan pendapat para sahabat Dan juga perbedaan pendapat ulama secara umum Jangan karena kita pengikut Syafi'i lalu semua pendapat Syafi'i kita terima begitu saja tidak. Karena beliau manusia biasa, bisa benar dan bisa salah. Kita lihat dulu pendapat ulama mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman Salaf. Jadi begitu yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Apabila sahabat berbeda pendapat, kita pelajari mana pendapat yang lebih kuat. Ia jangan kita buat pendapat baru. Baik. Kemudian yang ketiga tentang apa tadi pak? Juga dengan kita tahu untuk mengaga fungsi seperti sarang katakannya dengan masuknya Jawabin Asrani kemungkinan masuk ke nama keluarga Karena China. Nara tu muncul sini, kita akan masuk yang bernama Jepang. Jadi dengan terang-terangan nama keluarga yang dia tergabung adalah China. apa yang kita lakukan yang realnya baik di dalam ini, ya. apakah kita di dalam harus, kita uh, sama pergunakan itu atau apa baik, jadi ini pertanyaan bagus sekali, apa yang real yang kita lakukan jawabannya jemaah sekalian apa yang saya sampaikan tadi itu usaha real ya, ya. usaha kita menuntut ilmu agama lebih dalam lagi mengkaji ilmu agama lebih dalam lagi Itu usaha yang real, yang paling real yang bisa kita lakukan. Kemudian berusaha mengamalkan dalam hidup kita dan berusaha menyebarkan seluas-luasnya, sebab itu akan menjadi benteng masyarakat kita dari pengaruh-pengaruh kesesatan. Kalau kita berusaha menyebarkannya seluas-luasnya, ya, kalau mereka sudah punya ilmu. dengan sendirinya mereka bisa membedakan apabila datang kepada mereka ajaran yang sesat, mereka bisa mengenal oh ini ajaran sesat, harus saya jauhi karena dia punya benteng dia punya ilmu, jadi itu usaha real iya, kemudian juga di samping usaha itu mungkin ada juga usaha-usaha yang lain diantaranya yang juga sangat bermanfaat adalah menasehati pemerintah iya, menasehati pemerintah kita, terutama mungkin Uh, kalau diantara kita ada yang memiliki kedekatan dengan pemerintah kita, ya menasehati pemerintah untuk apa namanya waspada dan berhati-hati dan mengajarkan pemerintah kita ini adalah aliran-aliran sesat yang sangat berbahaya, berbahaya bagi agama dan berbahaya bagi bangsa. Kelak mereka ini kalau dibiarkan mereka akan menghancurkan bangsa ini dan akan memecah belah seperti yang terjadi. di berbagai negeri. Kita sudah punya contoh-contoh nyata sebetulnya. Jadi lebih mudah untuk kita apa namanya menasihati pemerintah kita. Iya. Sehingga kemudian bisa diterbitkan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan pemerintah untuk melarang gerakan-gerakan sesat ini. Iya. Ini yang bisa kita lakukan. Demikian pula mendekati dan menasihati tokoh-tokoh agama terutama yang Berada di lembaga-lembaga formal seperti Mui Dan Alhamdulillah Sebagian di Mui ini Bisa dikatakan sebagian besar juga Sudah punya kesedaran Terkait dengan Syiah secara khusus Sudah punya kesedaran Bahwa ini adalah gerakan yang sangat berbahaya Makanya Ada sebuah buku kecil Yang diterbitkan oleh Mui Tentang bahaya gerakan Syiah Ini satu hal yang baik Nah ini, ini diantaranya yang real Yang bisa kita lakukan Sehingga kalau pemerintah sudah menyadari hal ini samping bisa membuat Aturan-aturan Untuk melarang gerakan-gerakan sesat ini Dan bahkan bisa memberikan Tindakan hukum Terhadap mereka Juga bisa memasukkan Ajaran-ajaran yang sebenarnya Ajaran-ajaran Islam Untuk membentengi dari gerakan-gerakan sesat Dimasukkan di dalam Kurikulum pendidikan kita Itu sangat penting sekali Dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan kita Iya Tapi memang ini bukan pekerjaan yang mudah ya kan Ini pekerjaan berat Iya Harus ada usaha-usaha Iya Tapi Yang lebih rilis sebetulnya Yang paling nyata adalah Kita sendiri Berusaha menuntut ilmu agama Dan menggalakkan kajian-kajian Islam Di masjid-masjid Di sekolah-sekolah, di instansi-instansi Itu sebetulnya yang paling real Yang paling nyata, yang bisa kita kerjakan Jangan kita anggap remeh. Itu pengaruhnya besar sekali Semakin luas, tersebarnya ajaran yang Yang benar, yang sesuai dengan Ajaran Islam yang sebenarnya Itu akan semakin membentengi kaum muslimin Dari berbagai macam Kesesatan-kesesatan Iya Barangkali seperti itu Pak wallahu aalam. kalau masih ada waktu silakan Pak. Terima warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh gimana berbicara masalahnya eh kalau itu Bapak kita lagi ada filter kendaraan ya Pak. Jadi masalahnya itu poin kan lihat itu ada Surat itu di Baik. Baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya memilih pemimpin yang benar? Apakah keberadaan pemilu-pemilu di negeri-negeri Islam itu sudah benar? dan bagaimana cara kita menyikapinya. Jamaah sekalian, apa yang kita sebutkan tadi contoh-contoh kaum muslimin betul-betul sudah terserang pemikirannya sehingga akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan semua sisi kehidupannya telah mengikuti ajaran-ajaran orang kafir. Nah, proses sekali dengan pertanyaan ini. Salah satu contoh Salah satu contoh kita sudah Kalah Dalam pemikiran Yaitu mengikuti Sistem yang disebut dengan demokrasi Tidak ada satupun Yang bisa mengatakan Demokrasi itu sesuai dengan Islam Demokrasi itu Termasuk produk Orang-orang kafir Yang, ber, yang berhasil diekspor ke negeri-negeri Islam ini salah satu keberhasilan mereka di dalam perang pemikiran ini sehingga negeri-negeri Islam banyak yang menganut paham demokrasi yaitu dari rakyat dan oleh rakyat ya, kalau Islam itu dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan hasil buatan rakyat Bukan hasil kesepakatan rakyat Bukan pula hasil suara mayoritas Terserah Mayoritas setuju atau tidak Kebenaran itu berdasarkan Islam, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Walaupun mayoritas nggak setuju Itu Islam Itu perbedaan mendasar dengan demokrasi Iya Termasuk Salah satu produk demokrasi yang paling utama Adalah sistem pemilu Untuk memilih pemimpin ini termasuk budaya orang-orang kafir yang berhasil dan dianggap sebagai hal yang baik oleh banyak negeri islam ya. dianggap sebagai hal yang sangat bagus, dipuji-puji ini demokratis, ini bagus ini sesuai dengan keinginan rakyat, dipuji-puji setengah mati padahal sangat bertentangan dengan islam Kenapa bertentangan jemaah sekalian Dalam demokrasi itu Memilih pemimpin Berdasarkan suara terbanyak Iya kan Dalam pemilu itu Yang akan berhasil Yang berhak menjadi pemimpin Berdasarkan suara terbanyak Tidak peduli Dia koruptor Dia pencuri Dia nggak sholat Bahkan dia kafir sekalipun Kalau kebanyakan orang memilihnya Dia yang berhak memimpin Iya kan Itu sistem demokrasi Padahal jemaah sekalian demokrasi itu telah menipu kita Karena pada hakikatnya Yang terpilih berdasarkan suara mayoritas itu Bukan suara mayoritas Melainkan suara minoritas yang punya uang Itu pada hakikatnya Dengan uang mereka Mereka bisa membeli media Atau bisa menyetir media Kemudian mempengaruhi kebanyakan pemikiran mayoritas uh, uh, Pemikiran mayoritas orang Walaupun dia koruptor tapi pencitraannya hebat. Dianya, dia dia layak akan terpilih. Itu pada hakikatnya. Iya. Walaupun dia pencuri, walaupun dia nggak salat, walaupun dia kafir sekalipun, tapi media memberikan penci pencitraan yang baik, maka mayoritas masyarakat menilai dia baik. Kenapa? Karena dia punya uang untuk iklan. Jadi pada hakikatnya demokrasi itu Bukan suara mayoritas Melainkan suara minoritas yang punya uang Itu hakikat demokrasi Nah Di dalam Islam Memilih pemimpin itu Bukan berdasarkan Pilihan mayoritas Tetapi berdasarkan Kecakapan Kepintaran Kecerdasan Dan yang paling utama adalah Keimanan Ini dasar Pemilihan pemimpin dalam Islam Iman dan ilmu Serta kemampuan dia untuk memimpin Iya Ini yang dasar utama Memilih pemimpin dalam Islam Oleh karena itu Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia Para sahabat kemudian memilih Abu Bakar Karena Abu Bakar adalah orang yang paling kuat iman diantara mereka Dan paling tinggi ilmunya diantara mereka Sebab beliau selalu menyertai Rasulullah SAW Wajar kemudian beliau adalah orang yang paling berilmu Setelah Abu Bakar meninggal Mereka memilih Umar Karena Umar Yang paling tinggi imannya diantara mereka Yang paling kuat berpegangnya Dengan syariat Islam Dan paling tahu tentang hukum-hukum Islam Dibandingkan para sahabat yang lain Kemudian setelah itu mereka memiliki Uthman Kemudian setelah itu mereka memiliki Ali bin Abi Thalib Sesuai dengan kadar iman, ilmu dan kemampuan memimpin Itu dalam Islam Itu di dalam Islam Jadi sebetulnya Di dalam Islam Tidak ada cara khusus Untuk memilih seseorang Tetapi Yang paling penting adalah kriteria orang tersebut Itu dalam Islam Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia Kemudian Para sahabat memilih Abu Bakar Itu dengan kesepakatan mereka Abu Bakar Anhu meninggal Beliau sudah menunjuk penggantinya Yaitu Umar Beliau sudah tunjuk penggantinya Kemudian Umar sebelum meninggal Beliau tunjuk enam orang sahabat menjadi semacam majlis syurok. Nanti enam orang sahabat ini yang memilih pemimpin, maka keluarlah pilihan mereka Utsman. Nah, berarti beda-beda cara memilih Abu Bakar, cara memilih Omar, cara memilih Utsman, dan demikian pula beda cara memilih Ali bin Abi Thalib. Sehingga kesimpulannya adalah sebetulnya tidak ada ciri. apa namanya cara yang harus seperti ini dalam Islam. Yang paling pokok adalah yang dipilih adalah orang yang terbaik dari segi ilmu dan iman. Ya. Dan mungkin salah satu yang uh, bisa ditempuh yang paling mudah adalah dengan cara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi beliau kumpulkan para ulama dalam satu majelis. Ya, yang disebut dengan majelis Ahlul Hil wal Adl. atau mungkin dengan kata lain bisa dikatakan majelis syurok majelis permusyawaratan yang di situ adalah uh, diisi oleh para ulama nah para ulama inilah yang memilih pemimpin bukan diserahkan kepada orang-orang bodoh ya kan mayoritas kan orang-orang bodoh nah inilah yang terjadi pada kita apa namanya untuk memilih pemimpin diserahkan kepada orang-orang bodoh sehingga jangan harap yang keluar yang memimpin adalah yang orang yang baik Yeah. Orang bodoh yang mudah dipengaruhi oleh pencitraan media yeah. Nah, yang seharusnya memilih pemimpin itu adalah Para ulama bermusyawarah Kemudian menilai Siapa yang paling pantas memimpin Dilihat dari segi imannya Dari segi berpegang tegunya dengan syariat Dari segi ilmu agamanya Dan dari segi Apa namanya Keahliannya di dalam memimpin negara yeah. Demikian Cara yang seharusnya memimpin Apa namanya uh, Dalam Islam Tapi jamaah sekalian Kenyataannya kita sudah seperti ini Kita sudah seperti ini Apa namanya Ada pemilu-pemilu Bagaimana kita harus menyikapi Nah Ulama menjelaskan Pada dasarnya Pemilu itu tidak sesuai dengan syariat Islam Tetapi Apakah boleh kita ikut memilih atau tidak Itu Bisa saja Pada asalnya hukumnya haram Namun ada keadaan tertentu Kita dibolehkan Kita dibolehkan untuk ikut memilih Misalkan Misalkan uh, Kalau Kita tidak memilih Akan muncul mudarat besar Iya Mudarat besar bagi kita Kalau kita ikut memilih Maka mudarat itu Bisa lebih diperkecil Jadi dua-duanya mutorat sebetulnya Kita nggak memilih mutorat Kita memilih Juga mutorat Maka kita harus bisa menilai Mana yang paling besar mutoratnya Iya Oleh karena itu Sebetulnya dalam setiap pemilihan umum Kita perlu berko berkonsultasi Dengan para ulama Ini mutoratnya mana yang lebih besar Iya Misalkan ya Ada dua orang yang menjalankan diri Satu muslim, satu kafir Sudah jelas Kalau kita nggak ikut memilih Si kafir ini mungkin akan jadi pemimpin Itu mudaratnya besar Maka kalau kita ikut memilih Yang muslim bisa menang Misalkan dihitung-hitung kalau kita ikut memilih Si muslim ini bisa menang Bisa menang Maka tentunya dibolehkan bagi kita untuk ikut memilih supaya orang kafir ini tidak naik menjadi pemimpin, sebab kalau dia naik menjadi pemimpin, mudaratnya lebih besar, kita ikut pemilu itu mudarat, tapi kalau kita biarkan dia memimpin, mudaratnya lebih besar, maka dalam kondisi seperti ini, para ulama membolehkan, jadi intinya adalah, dalam setiap pemilu itu, kita selalu bertanya dan meminta fatwa dan berkonsultasi dengan orang-orang yang berilmu, barangkali seperti itu pak, Wallahu a'lam. Apa masih ada waktu pak? Tapi kayaknya ada yang duluan sebelum ibu. Tadi. Iya, silakan pak. Mungkin dua pertanyaan terakhir dari ibu-ibu. Silakan. Iya. Baik. Yang pertama, ini juga contoh. Ya. Ini makin banyak ditambahkan contoh. Uh, bagaimana orang-orang kafir itu berhasil. dalam perang pemikiran sehingga sebagian budaya budaya mereka telah dilakukan oleh kaum muslimin tanpa kaum muslimin menyadari itu budaya mereka tanpa kaum muslimin menyadari ini salah itu hebatnya perang pemikiran kita sudah kalah tanpa sadar ya kalah tanpa sadar kita hancur tanpa sadar nah sebagai contoh adalah perayaan ulang tahun perayaan ulang tahun ya perayaan ulang tahun kelahiran maupun kematian kalau ulang tahun kelahiran itu adalah budaya Nasrani kalau ulang tahun kematian itu adalah budaya Hindu iya. itu adalah budaya Hindu nah maka perayaan ulang tahun ini termasuk kategori Tashabu menyerupai orang-orang kafir ini yang harus kita ingatkan kepada saudara-saudara kita Ya. mau bukti orang kafir yang nasrani yang merayakan ulang tahun gak usah jauh-jauh mereka lah setiap tahun merayakan hari kelahiran Nabi Isa AS ya kan? itu hari ulang tahun Nabi Isa Iya dan juga merayakan hari ulang tahun raja-raja mereka dan juga merayakan hari ulang tahun diri-diri uh, mereka sendiri itu asalnya dari mereka dari kebiasaan mereka ya. Dan dikatakan oleh orang tua orang tua kita dahulu di Indonesia ini mereka nggak tahu ulang tahun sampai penjajah Belanda yang pertama memperkenalkan ya, penjajah Belanda yang pertama memperkenalkan kepada kita perayaan ulang tahun. Nah ini Kem, maka kita harus ingatkan di dalam Islam tidak boleh melakukan perbuatan yang merupakan ciri khas mereka, ciri khas mereka. Ya, ingatkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka. Ya, ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, merayakan hari ulang tahun kematian. Apakah tiga hari, tujuh hari, 40 hari atau setiap tahun atau beberapa tahun sekali? Ya. Apalagi sampai berkumpul-kumpul kemudian makan-makan. Ini termasuk kategori meratapi mayit. Termasuk kategori meratapi mayit. Dan meratapi mayit itu adalah kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Kunna na'uddu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima'a inda ahli al wa sun'ahum li minan Dahulu kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwasannya berkumpul-kumpul di rumah orang yang sudah meninggal dunia setelah dia dikuburkan, kemudian makan-makan di situ termasuk kategori meratapi mayit. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-U menegaskan itu adalah perbuatan yang haram. Iya. Jadi kalau orang mengatakan itu ajar Imam Syafi'i, perlu di apa namanya, diteliti dulu. Justru Imam syafi'i rahimahullah melarang hal tersebut. Iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu juga termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Menambah-nambah di dalam agama. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan, Iyakum wa umur. Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru Dalam agama Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah Dan setiap bid'ah itu sesat Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka Ini keluar dari lisan Rasulullah SAW Yang memperingatkan kepada kita Bahaya mengada-ada Dan menambah-nambah di dalam agama Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW Tidak pula dari para sahabat Makanya jemaah sekalian Manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, para sahabat tidak sedikit pun merayakan atau mengadakan acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, setahun, 100 tahun tidak sedikit pun. Tidak sedikit pun dilakukan para sahabat dan tidak sedikit pun Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah berpesan kepada umatnya untuk merayakannya. Tidak sedikit pun. maka itu termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Jadi ini paling tidak tiga hal yang termasuk terlarang di sini. Pertama tasabbuh, menyerupai orang kafir, yang kedua bisa jadi meratapi mayit, yang ketiga mengada-ada di dalam agama tanpa ada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin pertanyaan yang terakhir uh, tentang riba. Bagaimana menyikapi riba, Bu ya? Yang sekarang itu Merbak di mana-mana Di hampir semua lembaga keuangan Bukan di negeri kafir Di banyak negeri Islam Di banyak negeri Islam uh, Bahkan bisa dikatakan Mayoritas Di negeri Muslim Tetapi mayoritas mengikuti Sistem perbankan Orang-orang kafir Bahkan yang sudah Memberi label syariah pun Masih mengandung riba Masih mengandung riba. Ini kenyataan kita yang sangat mengenaskan sebetulnya. Dan ini termasuk hasil dari perang pemikiran. Hasil dari perang pemikiran. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Tentunya yang pertama sekali kita menjauhi. Menghindari transaksi yang mengandung riba. Karena ini, subhanallah, ancamannya sangat berat sekali. Jangan kita main-main dengan ini. Ya, Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah... Aku telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir Aku tidak dapati Makanan yang terburuk Yang masuk dalam tubuh anak Adam Melebihi khamar sekalipun Melebihi daging babi sekalipun Selain daripada riba Ini riba Lebih dahsyat daripada daging babi Lebih dahsyat daripada khamar Yang masuk ke dalam tubuh anak Adam Kenapa kata Imam Malik Rahimahullah? Sebab Allah telah menyatakan dalam Al-Quran فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِهَرْبِ بِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Kalau kamu tidak meninggalkan riba Maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapmu subhanallah jamaah sekalian ini pengumuman perang Dari Allah dan Rasulnya Siapa yang bisa menang? Melawan Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan Makanan yang paling buruk adalah riba Tapi subhanallah Dahsyatnya perang pemikiran Sampai-sampai kaum muslimin Bisa dikatakan banyak Atau bahkan mungkin mayoritas Menganggap orang yang kerja di bank itu Adalah kerja yang terhormat Kenapa? Karena gajinya besar Iya Ini hasil perang pemikiran Hasil daripada perang pemikiran Kita tersesat tanpa sadar Dosa yang sangat besar ini Dibanggakan Dibanggakan Pekerjaan yang sangat jelek ini dibanggakan Padahal dalam hadis riwayat Muslim berkata sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam riba wa muqtilahu wa katibahu wa syahidayhi wa qalahum sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang makan riba, orang yang memberi makan, orang yang menuliskan transaksinya dan dua orang saksinya. Kata Nabi sallallahu wasallam mereka semua sama. Semua mendapat laknat. Jadi jangan kita sangka hanya rentenir itu saja yang dapat dosa. Yang meminjam kepada rentenir, artinya dia yang memberi makan kepada rentenir tersebut, dia juga kena laknat. Kemudian yang pegawainya, yang bertugas mencatat transaksi ribanya, dia juga kena. Dan yang menjadi saksi dalam transaksi riba itu, dia juga kena laknat. Laknat, gak main-main ini. Laknat dari Rasulullah SAW. Iya. Jadi, pertama sekali harus kita berusaha menjauhi Harus kita berusaha menjauhi Memang, yang berikutnya adalah Kadang dibolehkan dalam keadaan terpaksa Kita harus bertransaksi dengan lembaga-lembaga ribat tersebut Dibolehkan kalau memang terpaksa darurat Contohnya darurat itu, Bapak Ibu sekalian Orang mau operasi Mau operasi, artinya berkaitan dengan hidup mati misalkan, kalau nggak dioperasi dia bisa tambah parah penyakitnya, uh, bahkan bisa mati. Nah ini contohnya darurat. Ya dalam Islam yang haram itu dalam kondisi darurat bisa saja dibolehkan sesuai dengan kadarnya. Nah saat inilah boleh kita meminjam atau seperti dalam asuransi. Asuransi itu kan mengandung riba juga. Iya, bahkan bisa lebih dahsyat daripada bunga bank. Bunga bank mungkin hanya sekian persen, tapi asuransi dia baru setor sedikit, dia bisa terima puluhan kali lipat. Iya kan? Itu lebih dahsyat daripada bunga bank sebetulnya. Nah, ketika dalam kondisi darurat seperti ini, boleh kita menggunakan asuransi ataupun meminjam di lembaga riba apabila tidak ada sumber dana yang lain. Itu sifatnya darurat. Tapi kalau sekedar untuk bangun rumah itu bukan darurat. Kenapa bisa kontrak? Ya kan? Itu bukan darurat. Atau beli mobil itu bukan darurat karena masih bisa naik bis, ya, masih bisa naik angkot. Ini ceritanya hidup mati atau penyakit bisa tambah parah. Iya jadi tidak dibenarkan kita meminjam e, di bank untuk sekedar bangun rumah atau beli mobil karena itu bukan termasuk kategori darurat. Sebab, bank pasti akan Pada umumnya maksud saya uh, Apa namanya Mengharuskan kita membayar dengan Adanya bunga, dan itulah riba Itulah hakikat daripada riba Di antara bentuk riba Apa itu pak Saya terus terang belum meneliti BPJS secara detail Tetapi prinsip utamanya adalah Kita menyetor sekian Kemudian kita ambil lebih banyak, itu sudah jelas riba Iya, itu sudah jelas riba Nah Dibolehkan ini kalau kondisinya darurat, misalkan untuk keluarga-keluarga miskin, dia harus operasi nggak ada biaya, orang-orang kaya nggak mau membantu, kurang perhatian terhadap saudaranya sesama muslim, maka terpaksa dia ikut asuransi apakah namanya BPJS atau yang lainnya, maka ini dibolehkan, ini dibolehkan. Kemudian juga termasuk hal darurat adalah kalau kita khawatir uang kita, uang kita akan hilang. Jika disimpan di rumah misalkan, maka boleh kita simpan di bank dengan syarat tidak boleh ambil bunganya. Itu syarat, nggak boleh ambil bunganya. Ataupun sebagian ulama mengatakan bunganya itu boleh diambil, tetapi haram bagi kita mempergunakannya, melainkan kita harus serahkan kepada orang-orang fakir ataupun kepada proyek-proyek untuk kemaslahatan banyak orang. Tapi itu bukan sedekah, jangan kita anggap itu sedekah, apalagi zakat, bukan. Itu namanya berlepas diri dari harta haram, ya. Jadi jangan kita ambil, jangan kita ambil riba kemudian kita niatkan sebagai zakat, jangan, ya. Atau sebagai sedekah, bukan. Itu bukan sedekah, bukan zakat, melainkan berlepas diri dari harta haram, ya. Jadi nggak boleh kita ambil bunganya, karena itu bukan hak kita, itu termasuk kategori riba, kalaupun kita ambil. nggak boleh kita nikmati harus serahkan kepada orang-orang fakir dan tidak boleh digunakan untuk apa namanya fasilitas-fasilitas ibadah seperti untuk masjid untuk pesantren nggak boleh nggak boleh dari harta riba kita melainkan dari harta pokok melainkan dari harta pokok kita yang bersih dari hal-hal yang haram karena nabi saw bersabda inna allah ta'ibun illa sesungguhnya Allah itu maha baik Tidak menerima kecuali yang baik Iya Jadi nggak boleh kita ambil bunganya Iya Jemaah sekalian Saya mohon maaf sudah terlalu panjang Dan juga Saya mohon maaf apabila ada Kata-kata yang salah Apakah itu yang berlebihan atau yang kurang Yang benar itu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang salah dari kebodohan kami Dan dari syaitan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh